Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta Wa na'udhu billahi min sururi ampusina Wa sayiati a'malina Mayyah de Hilla, who falla wa myut lil falla hertiala ash het to Allah ila illa law, wa ta wa ash Anna Mohammed Abduhu Rasool, alo wa ali muhammad amma ba'du fa ya mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baiklah kita lanjutkan ya. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an kemarin Sudah diterangkan sampai ayat 43 surat An-Nisa Yang isinya cukup banyak Di ayat yang ke-43 Di orang kalau sedang mabuk Itu dilarang mengerjakan sholat Udah diterangkan bahwa ini turun sebelum Homer itu haram. <kuh> Saya, kita ambil pelajaran juga bahwa orang sholat ini tentunya ada pengertian. Kalau dikatakan hatta ta'lamu ta matta kulun sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan artinya seharusnya orang sholat itu tahu apa yang diucapkan mulai dari takbir takbiratul ikhram allahu akbar sampai salam ya itu tentunya tahu apa yang diucapkan dan diretabi ini yang kadang-kadang ya kita lupa Sholat tetapi tidak merenungkan apa yang diucapkan kadang-kadang ya sehingga tidak husuk ya, sehingga habis sholat kadang-kadang yang naudzubillah misal di ya sempat maksiat sehingga sholatnya tidak membekas ya itu kadang-kadang seperti itu ya kadang-kadang juga bisa husuk dengan baik ya masyaAllah ya itu juga ya bahwa ajaran Islam ini sebenarnya sangat sangat apa mudah barang-barang yang tidak bisa dilakukan ya diberikan kelonggaran oleh Allah atau diberikan jalan keluar seperti yang disebutkan ada e, kewajiban ya mandi atau berwudu ya itu kalau ada air ternyata kalau kebetulan tidak ada air ya tidak ada air ya atau mungkin ada tapi sangat sulit ya tidak ada air boleh bertayamum digantikan dengan debu yang bersih ya. ini jalan keluar, artinya Islam memberikan jalan keluar yang sangat bagus, sehingga tidak ada ajaran yang tidak bisa dilakukan, tentunya dilakukan menyesuaikan dengan keadaan. Ini diantara lain apa yang kita dapatkan juga dari ayat yang ke-43 kemarin, ya itu, itu soal sholat Makanya sholat ini perlu sekali ya Orang memahami Bahkan meresapi Apa yang diucapkan Di waktu mengerjakan sholat ya. Kalau betul-betul diresepi, Masya Allah isinya sangat bagus Sehingga benar-benar Kalau memang sholat dikerjakan dengan baik ya Allah nyatakan Innas sholatah dan ha anil fasha iwal munkar. Sia solati itu pisa mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar Hetu. Jadi kalau ada orang orang yang rajin rang kok masih berbuat keji, rang ya, menunjukkan rang tidak beres, walaupun rajin walaupun rajin ya. itu sholatnya berarti tidak beres kalau sholatnya beres pasti bisa mencegah dirinya dari perbuatan fasik dan mungkar kemudian kita lihat ayat yang berikutnya ayat yang ke-44 Alam taro, adakah tidak melihat engkau? Onoto sirora weruh ilaladina Utuna nasibaminal kitab pada orang-orang yang mereka itu diberi bagian dari alkitab. Wong-wong akeh sing diparingi bagian saking al-kitab. Al-kitab di sini, kalau dilihat dari asalnya adalah tauroth, kitab Taurot, hanya orang-orang Yahudi. Yastarunat mereka membeli atau menukar kesesatan yang mengambil kesesatan. Wayuri Tuna dan mereka menghendaki. Mereka ingin antadillusabil. Supaya kalian tersesat dari jalan, artinya dari jalan yang benar. Yastaruna podo nuku wong akeh mau, wong-wong sing diparingi bagian kitab wie adolaata ing, belang sing kesasar. Wajuri dunalan, potdo kepengin, potdo karb, wangke anta dilu. Supo sirokabe, potdo kesasar, asabil saking dalan sing bener Bentuknya di sini bentuk pertanyaan, alam taro, ya, tapi maksudnya satu penetapan. Ya nya ada apa kamu tidak lihat artinya perhatikanlah lihatlah itu lu ada aladina utul kitab utu nasibaminal kitab orang-orang yang mereka diberi bagian dari alkitab maksudnya orang-orang yang faham mengerti soal kitab Tetapi, tetapi yastarunadolalah, mereka menukar, mereka membeli, mereka memilih kesesatan. Artinya membeli kesesatan, ya dengan petunjuk, petunjuknya dilepas, kitabnya dilepas, ambil itu kesesatan. ada orang yang begitu asalnya saya ulangi di sini nanti kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir ya itu orang-orang ahlul kitab orang yang diberi kitab ya orang Yahudi ya, orang Nasoro ya. mereka diberi kitab oleh Allah yang semestinya semestinya ya, orang diberi bagian dari kitab ini menjadi orang-orang yang mulia menjadi orang-orang yang baik ya. sebagaimana kalau Allah nyatakan itu orang-orang yang apa eh ahlul kitab ya faddal nakum alal alamin ya. dilebihkan oleh alatah seluruh alam itu sebenarnya kelebihan ahlul kitab atau orang-orang Bani Israel ya Bani Israel di berikan oleh Allah dikatakan Fadl Tukum alal alamin, aku lebihkan kalian hibah Israel atas seluruh alam arti karena pada antara mereka diutuslah para nabi para Rasul yang membawa risalah dari Allah membawa ilmu dari Allah yang semestinya para pewaris ilmu ini menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah tetapi ada di antara mereka atau bahkan kebanyakan dari mereka naudzubillahis syarizalik. Itu menukarkan atau membeli kesesatan memilih jalan untuk yang sesat meninggalkan yang benar. Ya tentu saja urusan begitu karena urusan-urusan dunia urusan harta urusan kekayaan apa kekuasaan dan lain-lain ya -lain. penyebabnya itu tergoda oleh urusan-urusan dunia sehingga ini dilepaskan dan di sini juga disebutkan nanti ini sebabnya yang pokok adalah mereka-mereka ini memilih kesatani mengubah ayat-ayat Allah tentu apa yang mendasar sebenarnya ya. Ini adalah dalam kitab mereka disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang usinya mereka menyampaikan itu dengan benar kemudian mengikuti gitu. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya dengan pertimbangan kalau mengikuti beliau mengikuti Rasulullah SAW tentu saja tidak jadi pemimpin lagi ya jadinya tentunya jadi pengikut ya nah, gampangnya gitu jadi pengaruhnya lantas jadi kurang secara lebih dekat, dekat detail lagi kendiling guling ya, karena biasa mengambil apa namanya harta dari anak buahnya Ini yang dikatakan apa ya Starunat Dolalah mereka membeli atau mengambil kesesatan, hanya menukar atau membeli dengan petunjuk-petunjuk yang dilepaskan sana ayat-ayat Allah ya diubah sehingga waktu mereka baca kitab mereka ya kitab, -kitab mereka ini sifat yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan apa yang ada pada mereka karena itu sudah diubah dan memang berbeda dengan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an dijamin oleh Allah sampai kiamat tidak akan berubah satu huruf pun tidak. Ya. Sudah terbukti sampai ini sudah 14 abad lebih ya. 14 abad lebih itu tidak berubah bahkan dihafal oleh jutaan manusia luar kepala. Ya. Kalaupun kebanyakan kita mungkin belum hafal ya. Belum ya. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa mengikuti menghafalkan juga ya. Tapi sudah cukup banyak. Sehingga kalau ada Al-Qur'an ini diubah dikit saja. Dikit saja sebentar pasti ketahuan. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah. Salah satu bentuk penjagaannya adalah dihafal oleh jutaan manusia dan ini termasuk mujizatnya Al-Quran juga Masya Allah 30 juz kan ini luar kepala sangat jauh berbeda dengan kitab-kitab yang ada selainnya ya itu tidak ada jaminan jaminan tidak ada sehingga ya tergantung cetakan mana siapa yang mencetak bahasa apa yang dipakai dan ini berbeda-beda sulit untuk di apa kompromikan itu yang terjadi seperti itu sehingga ini juga apalagi yang disampaikan oleh Allah Ta'ala memang mereka nulis dengan tangan-tangan mereka mereka katakan hadhamin intilah Hai itu dari Allah padahal itu bukan dari Allah ya Nah ini termasuk juga di sini bagian dari itu adalah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam mereka ubah sehingga mereka ya bukan yang itu yang dimaksud gitu tapi sampai sekarang juga mana yang wujudnya yang dalam kitab mereka, mereka. ndak nemu juga itu kalau mereka konsekuen dengan kitab mereka sendiri ya ini mesti akan mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sebagaimana sebagian kecil ya sebagian kecil dari mereka orang-orang yang diberi kitab ini seperti kalau nanti di kitab-kitab kita dapatkan Abdullah bin Salam misalnya ya ini mantan Yahudi yang kemudian Islam Masya Allah Masya Allah Islamnya bagus ya itu Abdullah bin Salam ini konsekuen dengan kitabnya baca kitab begini-gini kitabnya ya Masya Allah ya sampai pernah satu saat apa namanya eh, Rasulullah nantang mereka tapi tawar gori nih baca baca ya tetap diantara mereka ada maunya maunya menggelincirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam maunya ya itu ada dua orang Yahudi yang berzina minta hukum pada Rasulullah alasan nanti kalau ini dihukumi e, dengan oleh Nabi kan ini dua punya alasan ya itu punya alasan tapi maunya sudah membawa apa membawa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 akan oleh rasul sendiri sebagian melihatnya apa namanya? Abu bin Salam ini angkat tangannya buka situ apa? Yu ya ternyata ada katanya subhanallah ya. Nah, itu. Ini contoh-contoh gitu bahwa mereka memang begitulah yang dilakukan. Ya. ini yang termasuk yas tarunad dalalata. Mereka membeli kesesatan, mengambil kesesatan. Wa yuriduna dan mereka menghendaki anta dilussabil supaya kalian hai hey orang-orang yang beriman tersesat dari jalan yang benar. Ya. Jadi mereka kepingin kalau muslimin tersesat dari jalan yang benar. Ini banyak yang mereka usahakan, ya. Sebagaimana kalau kita baca misalnya di surat Al-Baqarah dulu ya. Wa qalat qaumun min ahlil kitab aminu billazi Unzila <tik> la ladina amanu wajhan nahar ahirohu allahum yarjiun. Misalnya berkata sebagian dari orang-orang yang mereka-mereka ini yang diberi kitab itu ya, kamu beriman oh, kepada yang turunkan pada itu orang-orang beriman itu di awal siang katanya pagi hari sore kafir katanya, masyaAllah supaya mereka kembali ya. di paginya iman sorenya kafir. Gitu. Saya belajar ngaji pagi-pagi, oh ternyata sana salah. Ya. Kuburi sorenya biar mereka kembali. Ini ada usaha-usaha gitu untuk menyesatkan kepada orang-orang yang beriman. Maka di sini Allah beritahukan, ya. Mereka itu punya kelakuan seperti itu, maka berhati-hatilah, ya. Berhati-hatilah pada orang-orang yang perbuatannya seperti itu walaupun disebut-sebut e, sebab menunjukkan namanya rifa'ah dan seterusnya ya ada tapi tidak hanya untuk orang itu saja ya tapi juga untuk semua orang yang seperti itu artinya orang-orang yang diberi kitab diberi bagian dari Alkitab yang semestinya ya dengan kitab ini mereka dimuliakan oleh Allah tetapi lebih memilih kesesatan daripada petunjuk dari Allah Taala. Naụtubillahisaridalik. Itu tidak dalen ya. Kembalinya karena ya tergoda oleh dunia. Lah kalau orang-orang ahlul kitab atau orang-orang Yahudi, ya, ada yang seperti itu. Ya. Rasulullah Sallallahu juga menyatakan bahwa umat ini, maksudnya umat Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. itu nanti juga akan mengikuti langkah orang-orang mereka langkah-langkah orang-orang sebelum mereka katanya setapak demi setapak sakpecak-sakpecak sekilan-sekilan terus sampai-sampai kalau ada orang-orang ahudi, orang-orang ahlu kitab yang masuk lubang biawak kalian juga ada yang berbuat begitu Masya Allah itu artinya ya artinya orang-orang yang beriman juga orang-orang yang kitab Al-Quran juga ya itu ada kemungkinan ada yang memilih kesesatan daripada petunjuk sampai kon ada kiai katanya rela dibilang kafir karena membela orang kafir sofiroh terang-terangan begitu ya rela dibilang kafir karena membela orang kafir ini kan termasuk hebat Hai <dik> <gitu> nah ini kalau orang sudah apa namanya ya tertipu oleh penghidupan dunia Hai itu heb kalau tidak ya kalau memang betul-betul orang itu mencari kebahagiaan di akhirat ya tidak akan berbuat seperti tidak akan memilih kesesatan daripada betuindelijk. Orang ja. ja. jadi mestinya ya orang-orang yang diberi ilmu, diberi bagian dari Alkitab, mengetahui isi dari Alkitab itu, makanya mestinya dimuliakan oleh Allah menjadi mulia, menjadi tinggi, ya. Ja. Sebab memang Allah akan meninggikan satu umat itu ya, dengan sebab kedudukan tinggi ini karena ja, diberi ilmu oleh Allah die je ilmu soal din ini soal Alkitab ya je kitab ini, Je Seharusnya hebt ya muur orang je hebt. orang hebt de orang yang je hebt. Je yang de muur die je hebt. Je hebt de muur die je hebt. Je hebt de Walaupun walaupun punya ilmu, walaupun diberi Al-Kitab ya. Itu ada yang naudzubillah misyar dzalik memilih kesesatan daripada petunjuk dari Allah. Hanya karena urusan-urusan dunia saja. Ya, gitu. Kanya itulah rusaknya manusia kalau sudah melebihkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Jadi ini satu peringatan, ya satu peringatan kepada orang-orang yang beriman, jangan sampai tertipu, jangan sampai apa, mau tergelincir karena godaan orang-orang yang diberi Alkitab ini. Karena memang mereka berusaha antadilus sabil, supaya kalian tersesat dari jalan yang benar. Ada usaha-usaha itu ada, bahkan ada orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang al kitab mempelajari Al-Qur'an, tapi tidak untuk dijalankan, tapi untuk menggelincirkan Muslimin. Itu, masya Allah, ya, ada ayat-ayat yang dibawa ke sana, ya, atau juga hadis, ya, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa di putar balikkan ya tapi kalau untuk orang-orang yang membaca kitab yang membaca Al-Quran ya dan memahami mengikuti alur apa namanya ulama-ulama uh, yang salaf dulu ya melihat bagaimana menafsirkan Al-Quran menjelaskan Al-Quran itu ya tidak akan tergelincir Kenapa Sejak dulu sudah bikin patokan-patokan bagaimana mentafsirkan Al-Qur'an. iya itu sudah ada, ya silakan saja nanti siapa een paar dingen gedaan, een paar yang gedaan, een paar dingen gedaan, een paar dingen gedaan, een paar dingen gedaan, een paar dingen gedaan, een paar dingen gedaan, een paar dingen gedaan, een sallallahu alaihi wasallam ya baru nanti kalau tidak ada ditafsir dengan apa namanya? eh qaul para sahabat. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu oh ayat ini dulu turun berkenaan dengan ini ada peristiwa begini turun ayat ini begitu dan seterusnya ya. Atau minimal pada para tabi'in senior ya. Ja, ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb Tita paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen tidak gampang tergelincir ya tidak akan apa mudah ditipu oleh orang-orang ahlul kitab yang sengaja mempelajari untuk menggelincirkan oh tidak akan ya. sudah ada patuhan-patuhan sudah Masya Allah ya kayaknya perlu ya membaca kitab-kitab maktur yang untuk tulisan ulama-ulama salah dulu diwariskan kepada ini para ulama-ulama ini bukan ulama yang belakangan yang kemudian mau dipelajari ya di otak-atik sendiri tidak ada begitu. Nah, ini ya untuk menghadapi apa namanya? usaha-usaha orang-orang ahlul kitab yang mau menggelincirkan, mau menyesatkan dari jalan yang benar gitu. Memang berusaha terus ya, masyaallah ya, berusaha itu. Tidak henti-hentinya mereka mengeluarkan harta, mengeluarkan ini tenaga, mengeluarkan ini biaya yang besar ya untuk menyesatkan umat. Ya. Bahkan merekrut, ini orang-orang yang intelek, ya, diajari gini keluar, jadi Masya Allah, dan kembali fikiran sudah berubah, ya berubah memang sekali, mau mentafsirkan dengan akal-akal mereka sendiri. Ya. Ini yang akan menggelincirkan juga, ya. ini ada memang usaha-usaha seperti itu. Ja, dit is peringatan, apakah u niet liat? Hei Rasulullah, orang yang diberi kitab, ada bagian kitab, tetapi memilih kesesatan daripada petunjuk, dan menghendaki atau menginginkan, bahkan berusaha untuk supaya kalian, orang-orang beriman itu tersesat dari jalan yang benar. Hmm. Maka dia berikannya, Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah itu lebih tahu Dengan musuh-musuh kalian, siapa sebenarnya musuh-musuh kalian itu? Wa kafabilahi walian dan cukuplah dengan Allah. Allah itu walian menjadi wali. Wa kafabilahi nasiroh dan cukuplah dengan Allah menjadi penolong. Jadi Allah memberitahukan siapa sebenarnya yang musuh itu yang bagaimana yang macam apa ya itu musuh-musuh Allah Allah lebih tahu ya. di walaupun kadang-kadang kelihatannya itu membantu kelihatannya baik kelihatannya dan begitu itu kan kelihatannya ya. tapi Allah lebih tahu maka Allah memperingatkan memperingatkan ada orang-orang yang memang berusaha untuk menyesatkan muslimin dari jalan yang benar. Itu musuh-musuh Allah sebenarnya gitu ya. Nah, untuk mengerti bagaimana Allah cukup ya. Walian Allah jadi wali sebagai penanggung, Allah jadi apa namanya? kekasih jadi pemimpin ya. Cukup Allah sebagai penolong. Nanti akan ditolong oleh Allah. Kalau betul mau mengembalikan ya, menyerahkan usahanya kepada Allah, Allah cukup akan menjadi wali kalau sudah ditolong oleh Allah dibantu oleh Allah Oh tidak ada yang bisa mengalahkan sama sekali makanya untuk menghadapi itu ya kembalilah kepada Allah jadi kalau soal penyesatan besar ya kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu jadi jangan sampai orang-orang Islam kemudian meninggalkan atau mengabaikan tidak. tidak mempelajari Al-Quran, jangan cuma duduk pedom-pedom-pedom-pedom saja, itu. Bap memang masih banyak si banyak ya dari kalangan muslimin, nantinya ya. orang-orang yang KTP-nya Islam, ya. tapi maaf tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti. Yang lebih mengerikan lagi tidak mau belajar gitu yang lebih hebat lagi mencela orang-orang yang belajar Astaghfirullah ini yang lebih berat ya itu masih banyak ya dan itulah kewajiban artinya kewajiban kita ya kewajiban kita yang sudah belajar Al-Quran untuk menyampaikan kepada mereka wajiban memang disampaikan kepada seluruh umat dab kalau rasulullah muhammad saw diutus kan sebagai rahmatan lil alamin ditanya diutusnya rasulullah ya itu untuk rahmat lil alamin yang sering kadang-kadang katanya agama islamnya agama rahmatan lil alamin tapi sebenarnya ayatnya tidak begitu ayatnya wa ma arsal illa rahmatan lil alamin toka fatali nasi to seluruh manusia tapi ada tambahan basiron wa nadhiroh Oh ya mestinya mestinya kalau kita lihat ayat digandeng dengan -deng ayat yang lainnya diantikan wa ma'arsalna ka'ilah rahmatan lil alamin iya kami tidak mengetuk kecuali untuk rahmat seluruh alam di lainnya dikatakan wa ma'arsalna ka'ilah ka, ka fatali nasi Basiron wa Nadiron, ja, kami tidak mengkutus kamu kecuali untuk kafah seluruh anas manusia, tapi Basiron wa Nadiron sebagai pemberi kabar gembira dan pengancam Ya ja, mestinya kalau kita lihat dari situ ini kan saling apa? Saling menjelaskan. Ja. Jadi wujudnya rahmat itu apa? Ya ja, Basiron wa Nadiron itu yang paling pokok mestnya. Ja. Pemberitahuan ini, ya. Ja van kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan ancaman buat orang-orang yang kafir ini merupakan rahmat kok rahmat ancaman itu bagaimana mudah sebenarnya bagi orang yang bisa memahami sebab peringatan ini kalau orang ini maaf ya jalan ini orang berbuat salah akibatnya akan celaka membinasakan dia Terus dia diberitahu, kamu jangan berbuat begini. Ini nanti kamu binasa di situ. Ya. Ini kan artinya mengingatkan karena belas kasihan, karena mesake gitu cara bahasa ya. Kasihan. Kalau kamu kerja begitu nanti kamu celaka. Biar tidak celaka. Makanya diberi peringatan ini. Sehalnya orang ini kamu orang kaya raya. Sugih duit akeh. Punya kewajiban untuk bayar zakat. Dat is een manier om te zeggen dat je niet zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar di zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar sini zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar zomaar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 kalau masih ada belas kasihan diberitahu dong jangan ini nanti kamu begini-gini kamu nanti celaka situ bahaya kamu jalan situ-situ depan situ ada bahaya jangan Belok sini saja ya, ya ini kan artinya pemberitahuan itu merupakan rahmat saya yang paling pokok itu ya di samping dengan yang lain-lainnya masih banyak juga ya ini yang apa namanya seharusnya begitu ya tapi orang kadang salah paham, terbalik saya kembali sini ya, kalau ini orang-orang yang diberi kitab memang ada sebagian mereka atau bahkan sebagian besar yang menghendaki supaya kalian tersesat dari jalan-jalan, Allah tahu siapa musuh-musuh kalian diberitahukan oleh Allah musuh itu yang, yang seperti inilah model-modelnya ada yang kadang-kadang mendekati kadang ini, tapi kepingin menyesatkan dari jalan yang benar Prinsipnya kalau orang ini mengajak untuk menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itulah musuh-musuh Allah sebenarnya ya. Cukuplah Allah ini sebagai wali. Kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gitu. Jadi itu makanya untuk bisa biar tidak tersesat ya. Ya sebagaimana yang ditinggalkan oleh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrani lan intama saktum bihimah abada. Gitu. Aku tinggalkan uitekal ini, ini dua perkara ya. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya Kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa kitab Allah rasul Kitab Allah dan sunnah rasulnya Ini yang akan tidak menyesatkan kalian Maka pelajari itu, dipelajari Diulang-ulang diepah silewong joojarin deres tak harus saling mengingatkan saling membacakan ya satu dengan yang lain ya ini sehingga bisa dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari kalau muslimin saling begitu insyaallah akan ditolong oleh Allah diluruskan jalannya dan menuju ke jalan yang benar gitu ya ini yang dalam kehidupan kita sehari-hari sekolah gitu ya jadi dalam apa namanya pertemuan-pertemuan kita misalnya kali saya kita musyarahkan bagaimana mengulangi pembahasan banyak ayat Al-Quran dimana sunnah Rasulillah salam salam, tidak cuma berhenti kepada bagaimana memahami tetapi bagaimana bisa mengamalkan dalam kehidupan kita ya misalnya dalam masyarakat sekarang sudah banyak rusak bagaimana supaya tidak jadi rusak anak-anak muda yang sudah Masya Allah Masya Allah ya sekarang banyak yang tergelincir lewat ya alat alat yang canggih itu yang sebenarnya bisa dimanfaat untuk kebaikan nah, banyak yang tergelincir ke sana Bagaimana usaha untuk membaguskan mereka dan seterusnya ya kalau kita bisa kerjasama untuk saling tolong menolong insyaallah akan ditolong oleh Allah ta'ala Saya kira itulah luchtpunt, ze zijn begeven, ze zijn begeven, ze zijn begeven, ze zijn begeven, ze zijn begeven, ze zijn begeven, Alim,